kita dengarkan. Apa kata ustaz? Kita dengarkan. Apa kata ustaz? Apa kata ustaz? Kalau ente masih umur 20 banyak kenalannya orang yang masih hidup. Tapi kalau udah umur 40 tahun coba tanya sama Haji Zaid. Tanya fulan itu bapak fulan, kiai itu, ustaz itu. Ahlul Amwat mereka lebih kenal daripada Ahlul Ahya Kenalannya yang sudah mati Itu lebih banyak daripada kenalan mereka yang masih hidup Kalau orang 40 tahun itu Lebih banyak menceritakan yang sudah mati Allah Arhamu Fulan, Allah Arhamu Fulan. Artinya Inti calon dekat dah Itu pendosa itu Katil nas, Yang dibuat untuk mengangkat mayit itu itu kendaraannya mayit setiap saatnya setiap hari sebetulnya dia itu berbicara dengan lisan halnya mengingatkan kita, berbicara kepada kita undur ilaya bi'aglik anal muhayya li'aglik eh orang yang masih hidup pandanglah aku dengan akal, dengan pikiran anal muhayya li'aglik aku ini dibuat untuk mindah kamu dari alam dunia ke alam kubur Anasarirul manaya Aku ini adalah Tempat berbaringnya mayit-mayit Kamsaromithili bimithrik Berapa banyak yang udah aku antarkan yang seperti kamu ini Inti calon akan tidur di atasku Karena itu Kita ini jangan menyanyiakan umur kita Rugi ya Allah kasih kita ini umur bukan untuk semakin lupa darinya, semakin jauh darinya. Allah kasih kita umur ini untuk semakin dekat kepadanya, untuk kita manfaatkan untuk berbekal untuk akhirat kita. Berapa orang yang sudah kita kubur? Itu mereka yang kamu kubur itu pernah hidup seperti kamu itu. Berapa orang yang sudah kita sholati? dulunya pernah menyolati seperti kamu itu berapa orang yang di kafani dulunya menyaksikan orang yang di kafani seperti kamu nanti lagi kamu yang dilihat sama orang kamu yang disolati nanti lagi kamu yang akan digubur terus apa bekalnya kamu berapa rakaat sholat yang sudah kamu kerjakan dengan ikhlas berapa hataman Quran yang kamu baca dengan baik berapa istighfarnya kamu Jangan-jangan dosanya lebih banyak daripada istighfarnya. Karena itu, sadar. Nah, kita harus menggunakan umur kita dengan sebaik mungkin. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?